Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan, fi. Kama yuhibu rabbuna wa yardoh Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah Penikmatan yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan Kepada kita semua Untuk mempelajari agamanya mengkaji syariatnya nikmat yang besar nikmat yang mayoritas manusia terharamkan darinya maka oleh karena itu Menjadi kewajiban bagi seorang hamba Senantiasa Syukur nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Masih memudahkan kita Untuk bisa mengkaji Mengkaji pelajari syariatnya Allah masih mudahkan bagi kita untuk bermajlis atau mengadakan majlis di tempat yang mulia ini insyaAllah Sungguh nikmat adanya majlis di tempat kita ini adalah nikmat yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya Jangan sampai kita menjadi sebab Hilangnya nikmat ini Karena tidak adanya rasa syukur Maka kita jaga bersama nikmat yang besar ini Dengan kita menghindari sebab-sebab yang bisa merugikan majelis ini Dengan hilangnya majelis ini atau terlarangnya majelis ini dengan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan kita untuk mengadakan majelis dari majelis-majelis ilmu juga yang tidak kalah penting adalah Amalah dengan baik Dengan warga sekitar Dengan masyarakat yang ada di Sekitar kita Jangan sampai perilaku kita Akhlak-akhlak kita Menjadi sebab Jelek semuanya menjadi sebab semuanya menjadi jelek sehingga berimbas pada majlis yang sudah rutin kita adakan lebih semakin kuat. Isu-isu yang Miring Nah Mungkin tentang kita Ataupun mungkin Isu-isu Yang sekarang Menjadi buah bibir Di tengah-tengah masyarakat Tentang Bergabungnya beberapa kelompok Islam Dengan ISIS ya. Sehingga muncul rame lagi Baru Lagi dengan terjadinya Kejadian di luar negeri ya, Di Eropa yang mengagetkan dunia Maka sedikit atau banyak ya, kaum muslimin terkena imbasnya Terutama mereka yang Berpegang teguh dengan Sonah ya. Nah Padahal akidah kita bertentangan dengan akidah Mereka yang melakukan aksi-aksi tersebut ya. Namun masyarakat awam, jahil, ya. mereka tidak pandai membedakan mana yang ahlusunnah, mana yang khawarij, ya. sehingga tidak segan-segan ya. mereka memberikan ultimatum pada syarakatnya atau nan anggota pengajiannya nan tentang bahayanya kita yang dianggap sebagai wahabi atau takfiri ya nah di khutbah khotbah Jumat mereka atau dalam ceramah-ceramah mereka Maka oleh karena itu Pandai-pandai kita untuk Bermuamalah dengan baik Dengan masyarakat sekitar kita ya. Tunjukkan Apa yang sebaliknya dari apa yang mereka tuduhkan kepada kita Nah jika mereka mengatakan kita eksklusif ya, Tunjukkan Kalau kita ini tidak eksklusif Senyum Ketemu orang Salam ya, Tanya Mana kabar ya. Nah atau memberikan hadiah Pemberian ya. Atau yang semisalnya Yang bisa menyenangkan Walaupun mungkin Itu orang yang Benci ke kita Benci karena kejahilan ya. nggak Suka benci Disalamin gak mau nyalam nah, Ini ujian Nah, sampai di mana kesabaran kita menghadapi seorang yang jahil, farid anil jahilin. Nah, tak usah dianggap orang orang jahil, tetap kita berbuat baik kepada mereka supaya mereka tahu. Nah, apa yang ada dalam diri kita. supaya mereka tahu apa itu sunnah nah, sunnah mengajarkan kebaikan mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar atau ketika mereka menuduh kita takfiri gampang mengkafirkan nah maka ini sudah kita tunjukkan dan sudah kita bantah nah tuduhan tersebut dan bantahan tersebut sudah kita praktekkan dalam amalan Kita sholat di belakang mereka Kalau seandainya kita menganggap mereka kafir Apa faedahnya kita sholat di belakang mereka Sehingga ini sekedar tuduhan Tuduhan belaka Tuduhan keji Menganggap bahwa kita adalah takfiri kita sholat di belakang mereka Bahkan sholat jumatnya di belakangnya Imam ini nah. Atau imam-imam Kaum muslimin yang ada di masjid-masjid Alhamdulillah Fenomena ini membantah tuduhan mereka Atau ketika mereka menuduh kita keras Kaku Tunjukkan kalau kita tidak keras Tidak kaku nah, Ada pun tegas Ini perkara yang lain Nah Saya nah. pandai-pandai Kita yang nah, nah, Berada di tempat ini Untuk Amal dengan baik Dengan masyarakat sekitar Apalagi Posisi kita adalah Datang Baik nah. Demikian pula Mungkin tuduhan mereka kita gampang Menyalahkan malan orang lain. Nah, coba mungkin khawatir di sini juga jeli dan tidak terburu-buru. Nah, dengan situasi dan kondisi yang seperti ini, nah, misalkan menyampaikan hal-hal yang mestinya masih bisa ditahan dulu, Nah sehingga tidak terkesan tadi Apa menyalahkan atau yang misalnya sehingga isu ini sudah tersebar, apalagi yang bicara ini adalah tokoh. Waalaikum warahmatullah. Nikmat adanya majelis ilmu di tempat ini nikmat yang besar, wajib kita jaga. Jangan sampai kita menjadi sebab nah, berkurangnya nikmat ini. Terjaga dengan sebaik-baiknya. Si <tuh> Panik pandai kita bermuamalah, rugi dunia sedikitlah, masih hadiah atau masih. dunia sedikit tapi Masya Allah keuntungannya besar faedahnya besar untuk dakwah ini akan juga untuk pribadi antum nah Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah untuk semakin menguatkan kesolidan antar semua ikhwah, ikhwah di antar ikhwah. Ini penting kita jaga dan kita hindari sebab-sebab yang bisa memecah belah atau membuat retak ikhwah. Sisi lain musuh-musuh Ya Allah ini bersatu ya, untuk menghadang Ahli Sunnah. Ya, nah, tapi di sisi kita, ya, nah, oh retak, ya, maka akan sulit. Ya, nah. kita akan mengalami kesusahan. Tiga ukhuwah retak. Tidak solid. Saling berprasangka buruk satu dengan yang lain. Tidak berhusnuzan antar satu dengan yang lain. Sementara semua sudah dakwah yang menghadang ini bersatu. Nah, Maka ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah e, Berusahalah untuk selalu nah, Tanazul Mengalah selama Mengalah itu bukan Ke arah yang Melanggar syariat Nah, nah Tanazal kita mengalah Nah Demi Kesatuan dan kesatuan Ikhwah Ikhwah ikhwah Supaya terjaga tidak Terjadi Gesekan Yang ini Kadang membuat kita nah, Kelisah Tidak tenang Melihat satu dengan yang lainnya terjadi ini dan itu Penting bagi kita untuk Tetap Memperkuat ikhwah Satu dengan yang lainnya Memperkuat hasnudzhan Iksangka antar satu ikhwah dengan ikhwah yang lainnya ketika muncul suatu masalah bisa diselesaikan kita selesaikan dan jangan berlarut-larut dalam suatu masalah tugas di depan mata kita buahnya nah ada waktu untuk berlarut-larut dalam masalah <tuh> yang satu nah Dan tumbuhkan semangat berkorban Semangat untuk berkorban Semangat Untuk sumbangsi Terhadap dakwah ini Dan terkhusus terhadap mahat kita ini Nah Berkuat apa yang kita miliki Kita sumbangkan Kemajuan mahat kita Atau dakwah kita di tempat ini Satu dengan yang lainnya Saling menguatkan Seksi ini, seksi itu Saling menguatkan Ada seksi yang mungkin Tidak maksimal Saling mengingatkan Kita perbaiki Kita bantu Jangan ada satu seksi Yang kurang Atau yang engan. Tidak maksimal Yang ada adalah Dicibir Atau Mungkin di Celah Kebijakan-kebijakan Yang sudah dibuat Nah Dan ini penting Ketika suatu Seksi Kurang maksimal Atau yang lainnya Beri dukungan Kita bantu Sama-sama Nah saling menyalahkan kita dukung, kita bantu ada kesulitan dari masing-masing seksi kita bantu, kita dukung kita bantu, kita carikan solusi jalan keluarnya nah dan ini penting karena kita masih dalam tahap merintis Awali atau menata dengan rapi hingga pelan-pelan sedikit demi sedikit kita tata kita enam merapikan dan kita tidak enam Kiri bahwasannya kita Banyak kekurangan Banyak celah Banyak yang masih harus Diperbaiki ya, Banyak Tapi ini bukan celah untuk Dicelah atau celah untuk Jadi Nah Cari-cari aib Atau yang semisalnya tidak Tetapi ini Kekurangan dan aib yang ada Kita perbaiki kita dukung bersama Kita carikan solusinya Bersama-sama Ini penting Nah Baik <tuh> Dan Hendaknya kita memiliki Rasa memiliki Rasa memiliki, memiliki mahadini Masjid ini Nah, sehingga tidak terkesan Yang kerja itu-itu terus Yang sibuk itu-itu terus Nah Mendaknya semua merasa memiliki Memiliki Mahat ini Sehingga dia Berusaha untuk berkontribusi Memberikan sumbangsi Untuk mahat ini Ada kekurangan Ada yang tidak maksimal Nah. Dibantu, diperbaiki, atau diluruskan atau yang semisal. Nah. Contoh kecil masalah kebersihannya, ikhwah. Kebersihan, ya. kebersihan tanggung jawab kita bersama semua. Masalah menyapu atau sampah di depan masjid. Nah. kita melihatnya nggak ada salahnya lah kita buang kita ambil ya. sampah yang ada di depan masjid atau sampah yang ada di masjid apalagi tempat kita ada tempat oh, belajar anak-anak ya. yang setiap harinya oh, rentan untuk kotor ya. baru disapu kotor lagi baru disapu kotor lagi ya. ini yang terjadi sehingga kita ya, oh, semua harusnya dengan rasa memiliki Masjid ini sehingga tap masjid akan, terlalu, akan selalu terjaga kebersihannya, terjaga kebersihannya, mana yang perlu dirapikan dirapikan, ada yang bocor, nah atau banjir menetes, ini dipel, pel jangan menyalahkan orang. Upsinya gak bener ini Misal Jangan disalahkan Nah kerja aja Pel Pahala untuk antum nah, Atau yang semisalnya Karena kita akui ini Masih banyak kekurangan Dan sebanyak yang perlu diperbaiki Yang harus disempurnakan Masih banyak Sehingga Nah jangan kaget kalau misalkan masih bocor Atau yang semisalnya Atau mudah kotor masjidnya Kita fahami bersama Kita maklumi bersama nah. Baik Kemudian juga yang tidak kalah penting Adalah kita menjaga Fasilitas-fasilitas yang ada nah, Kita jaga Keran-keran ya. nah, Atau yang semisalnya WC atau yang lainnya ketika kita melihat anak-anak main di WC kita tegur ya. nah. ketika ada anak-anak berkelahi kita pisah ada anak berkelahi sampai bentur-benturan tembok nonton tidak patut ya. apalagi itu anak-anak kita kita pisah, lari kita Lari mendekat pisah jadi penting nah, Sehingga kita gak jadi penontonan anak berkelahi Nah Dan Untuk pendidikan anak-anak kita Bukan tahun jawab musrif saja Atau pengurus atau pengajar Tidak, semua kita bertanggung jawab untuk Mendidik Mentar biah anak-anak kita sendiri Nah, dan yang bersinggungan dengan anak-anak kita tentunya. Baik. Ini penting dan nah untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya.